Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Yadihi al wa ma Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu wa la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin qala rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqo wa la tamutunna ila wa antum muslimun thumma ama baad Faina ina asdaqal hadith kitabullah wa kharal hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa salam wa sharal umuri muhdathatuha wa qul muhdathatin bid'ah wa qul bid'atin dalalah wa qul dalalatin finnar A'adzani Allahu wa yakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat Jamaah salat Maghrib yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dikarenakan hanya dengan nikmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba-hamba yang dibimbing untuk benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah. Dan para hadirin yang saya muliakan termasuk sunnatullah termasuk sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan menuju surga, jalan-jalan untuk meraih kenikmatan itu banyak ujiannya. Kalau orang mungkin di dunia pengen jadi orang enak. Kira-kira bisa santai-santai tidak, Pak? Saya tanya panjenengan yang pernah sukses ya ataupun jadi orang sukses dalam dunia usaha. Kira-kira dalam usahanya itu dia santai-santai atau dia senantiasa apa? punya target. Yang usahanya sukses mana, Pak? Pak Amin. Pak Amin. Pak, Amin. Pak, Amin. Pak, Amin. Pak Amin. <laughs> sebagai contoh, Pak, ya. ya. Seorang itu biasanya bisa mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dunia itu dalam dunia usaha butuh proses enggak, Pak? Apa tiba-tiba jadi orang kaya atau orang yang enak gitu, Pak? Nggih, butuh proses. Butuh proses. Iya. Tentunya juga di samping proses itu pemberian Allah, ya. Rizki dari Allah. Itu perkara dunia seperti itu, ya apalagi perkara akhirat. Yang kesuksesannya, keberuntungannya itu tidak ada bandingan dengan perkara dunia. Orang saja pengen jadi orang enak di dunia itu banting tulang, tulangnya dibanting, Pak ya. Untuk supaya apa? hidupnya enak. Tapi sekali lagi jarang mereka yang e, punya prinsip matinya enak. Apa ada, Pak? Saya pengen matinya enak gitu penginnya hidupnya apa? enak. Bagaimana caranya dia berusaha? Yang penting hidupnya enak. Hidupnya sementara dia lupa ya, bahwa di sana ada ya kematian yang enak. Artinya setelah kematian itu dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, setelah itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ya. Ini yang jarang dipikirkan. Maka sebagai sunatullah takdirnya Allah Subhanahu wa taala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan untuk menjadi sukses itu penuh dengan onak dan duri. Ya. Penuh dengan yang namanya apa? cobaan. Itu pasti pada jemaah Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaiy, jannah bil makarih. Yang namanya surga, janahnya Allah Subhanahu wa taala Itu dikelilingi dengan perkara yang apa? Magari. Iya. Pak? Iya, magarih. Yaitu perkara-perkara yang tidak apa? Enak. Ya. Artinya apa? Surga itu dikelilingi dengan usaha-usaha yang keras, dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu surga. Jadi kalau panjenengan sedang meniti jalan surga, yakin Bahwasannya jalan yang ditempuh itu pasti ada apa? cobaannya. Disitu situ harus menundukkan hawa nafsunya. Supaya apa? Supaya tunduk kepada syariat Allah. Supaya tunduk kepada apa yang Allah maukan. Ini seorang hamba yang ingin mendapatkan surganya Allah. Dia pasti akan mendapatkan rintangan-rintangan dalam hidupnya. Artinya dia harus berusaha menundukkan hawa nafsunya tadi supaya tunduk ya. Kemudian dia bisa apa? Mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunatullah. Maka bersabar. Ketika panjenengan sedang ibadah harus sabar. Ketika panjenengan itu sedang mengabdi, menghamba diri kepada Allah harus sabar ya. Di atas istiqomah Di atas yang namanya ibadah. Sabar pula ketika kita apa? Menjauhi larangan-larangan Allah. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Banyak sekali apa yang Allah larang. Berusaha sabar, jangan diikuti. Jangan diterjang larangan tadi. Dan juga bersabar dalam menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang insan yang menghambakan dirinya kepada Allah, itulah orang yang sabar. Sabar menjadi orang yang taat kepada Allah. Sabar dalam dia menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, begitu juga ketika seorang berislam. Berislam itu punya konsekuensi. Di antara konsekuensi seorang yang sudah masuk Islam Dan meyakini Islam sebagai satu-satunya agama yang Allah ridai, konsekuensi yang berikutnya harusnya dia masuk Islam dengan keseluruhan. Begitu, Pak. Ketika dia sudah yakin, innad diina indallahi islam sesungguhnya agama yang diterima sisi Allah hanya agama pak. Islam. Setelah ditusin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Setelah itu ada perintah yang berikutnya, ya. Yeah. Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat ke-208. Allah katakan di sana, "Ya ayuhalladzina amanuudkhuluu fis-silmikafah." Jadi, semata milih Islam tidak apa? Cukup. Tapi dia setelah memilih Islam meyakini Islam agama yang terbaik, enggak cuma yakin. Ya, enggak cuma pengikraran saja. Tapi harus ada apa? Bukti pokoknya para jamaah, buktinya kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, yang dipanggil orang yang punya iman. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Artinya setiap apa yang datang dari Islam jangan ditolak. Jangan dipilih-pilih oh ini yang saya kerjakan, ini ya jangan dululah. Nanti kalau kayak gitu saya dunia saya apa hancur pekerjaan saya. Oh saya sudah enak dengan kehidupan dunia saya. Walaupun ini melanggar syariat, ya enggak apa-apalah. Bukan seperti itu. Tapi seorang yang berislam hendaknya dia apa? tunduk kepada syariat Allah, ya. Berusaha semaksimal mungkin dia mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada ayat yang berikutnya. Setelah penulis membawakan ayat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-208 sudah kita jelaskan perinciannya dan juga surat An-Nisa ayat yang ke-60. Kita masuk dalam ayat yang berikutnya. Wa ta'ala dan juga dalilnya dalil perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-159. Dalam surat Al-An'am ayat ke-159. Kalau katakan di sana, "Innal ladzina faraku lasta minhum fi shayi. Yang artinya para jamaah sesungguhnya orang-orang yang mereka faraku orang-orang yang memecah agama mereka. Ya. Orang-orang yang mereka menjadikan agama Islam itu berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah, ya. Wa kanu mereka tadi, berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah. Las ta minhum sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukan termasuk mereka sedikitpun. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini itu bukan agama yang berpecah belah. Jadi kalau ada Islam kotak-kotak gitu ya, bukan kotak-kotak bajunya, Pak. Artinya berkotak kotak kalau itu kelompok-kelompok, ya. Maka itu bukan apa? Bukan Islam yang benar. Itulah mereka orang-orang yang apa? memecah belah agama mereka. Ya. Maka Islam bukan seperti itu. Ya. Bukan yang berpecah belah, tapi Islam yang menginginkan apa? Persatuan. Ya. Namun di atas sama persatuannya di atas Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, di atas sunah Nabi, ya. Dikarakan tidak ada jalan satupun yang bisa menyatukan umat Islam ini kecuali kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu wasallam. Tidak mungkin. Kalau pengen menyatukan umat Islam, kalau di atas selain Al-Qur'an dan selain sunnah. akan apa? Tidak mungkin, akan mustahil tercipta yang namanya persatuan umat Islam. Buktinya mana? Ya sekarang yang terjadi. Dan juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu wasallam tentang perpecahan umat. Ya umat Islam terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Itu bukti bahwasanya apa? Tidak mungkin mereka akan bisa menyatukan umat Islam kalau tidak di atas Quran dan Sunnah Sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi tentunya. Bukan dengan pemahaman masing-masing kelompoknya. Dikatakan di sini, Hadhil ayatu tadullu ala dhammi ahli al-ahwa wal kufar wa ahli al bid'ah alladziina farraqu diinuhum syi'aan wa ahzaban fa yadkhulu fil islam jami'ahu atau jami'ihi katanya di sini sebutkan oleh pensyarah ayat yang kita bacakan ya innal wa ini menunjukkan apa celaan celaan kepada mereka ahlul ahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam beragama bukan mengikuti wahyu dari Allah tapi hawa nafsu yang dia kedepankan dan juga orang-orang kufar yang mereka disebutkan orang-orang yang telah memecah belah agama mereka sendiri ya orang Yahudi menjadi 71 golongan orang Nasara menjadi berapa 72 golongan umat Islam banyak ya, 73 golongan. Artinya mereka juga sudah seperti itu, ya. Wa ahlil bida'i dan juga mereka ahlul bidaah. Apa sih kaitannya ahlul bidaah? Saya pernah menyampaikan di majelis ini, ya, kepada jamaah terkait makna bid'ah. Ah. Jenengan jangan merasa kaget, Pak ya. Bapak Pak ya. Nah, dia cuma ngomong bid'ah ah. kantes niku nggih. Andain sing ada siko. Ngopo da din pecah belah? Ya, kalau ngomong bid'ah ya, -ah. yang enggak mecah belah, yang mecah itu adalah perbuatan apa? Bid'ah. Kalau kita mengatakan tidak boleh ngomong bid'ah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu ya 1400 tahun yang lalu. Beliau setiap kali berkhutbah, setiap kali akan menyampaikan ilmu dimulai dengan khutbatul hajah. Yang diantara antara isinya peringatan dari bid'ah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadji hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa qul lam bid'ah wa qul bid'atin dalalah wa qul la dalalatin Siapa yang ngomong ini, Pak? Siapa? Rasul sallallahu alaihi Saya mau tanya ke Di zamannya Rasul sudah ada bid'ah belum? Belum. Ada. Sudah ada? Belum, belum ada. Di tengah-tengah Rasul tidak ada kebid'ahan ketika itu. Rasul mengatakan sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Ucapan Allah itu Al-Qur'an dan sebaik-baik petunjuknya pendukung siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sejelek-jelek perkara itu perkara-perkara yang diadakan dalam Islam. Itu yang mengatakan Nabi. Nabi kita Muhammad wa sallallahu wasallam panutan kita. Beliau mengatakan sejelek-jelek perkara adalah apa? Perkara-perkara yang diadakan dalam Islam. Rasul tidak pernah mengajarkan ibadah ini, tata cara ini diadakan sama seseorang. Itu namanya menambah-nambah ibadah, membuat perkara-perkara yang baru. Ya. tapi kan itu bagus dalam rangka untuk ini dan itu. Ya. Kamu itu lebih tahu atau Nabi? Ya, nanti saja peringatan jangan. Bahkan sejelek-jelek ya, perkara adalah perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Ya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya perkara-perkara dalam agama itu adalah apa? sesat, ya. Dan kesesatan tempatnya di dalam neraka. Di antara jeleknya yang namanya kebid'ahan. Perkara-perkara baru dalam agama Itu adalah memecah belah umat. Sepertinya yang di sini, ya. Alladzina faraku Apa sebabnya? Di antaranya adalah orang-orang yang mereka mengadakan amalan-amalan, ya, baru dalam apa? Islam. Kalau semuanya kembali kepada Quran dan Sunnah. sebagaimana nabi dan para sahabatnya, semuanya sama. Ya Pak ya para jemaah? Kira-kira bersatu tidak kira-kira Pak? Kalau semua kaum muslimin mereka kembali kepada Al-Qur'an dan apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi dari hadis-hadisnya bersatu tidak ini Pak? Bersatu. Yang bikin pecah belah adalah ketika muncul kebitahan-kebitahan tadi. Jangan dipahami bidah itu dalam amalan saja, Pak. Bidah itu dalam pemikiran, dalam amalan, dalam ucapan pun bidah. Contoh Bitahnya orang-orang khawarij yang muncul pertama kali dalam Islam. Siapa yang memunculkan? Ya, itu seorang yang bernama Zul Qaisirah. Ketika Nabi sallallahu wasallam baru pulang dari perang Hunain. Ketika itu beliau membawa gonimah yang banyak. Ya, ghanimah itu rampasan perang. Hasil perang dengan orang-orang uh, kafir diambil hartanya. Dan itu halal. Ya. Sementara Nabi membagi kepada orang-orang yang tidak semuanya, ya. Karena beliau punya tujuan itu dalam rangka e, Melunakan hati. Ya, contoh semisal diberikan ke sebuah kabilah tapi ke kekuatannya ini. Mereka ini orang-orang yang belum kokoh Islamnya. Dikasih supaya kokoh Islamnya dan mereka membawa e, dari pengikut-pengikutnya supaya masuk Islam. Dikasih lagi yang lainnya. Datang orang ini ya, kemudian mereka ataupun orang ini mengatakan ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad adillah engkau. Bayangkan berani-beraninya mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu wasallam tidak adil. Rasul mengatakan illam akun adil waman ya'dil. Kalau saya saya tidak berbuat adil, siapa yang akan bisa berbuat adil? Nah, ya. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu sayakhruju min zidi hadza qaumun yaqra'unal quran walam yujawizu hanajirahum sampai Rasul mengatakan ketika orang tadi pergi ya Rasul mengatakan sesungguhnya akan muncul dari orang ini ya kelompok yang mereka membaca Al-Qur'an namun tidak sampai kerongongan mereka Artinya mereka orang-orang yang mungkin gemar ibadah tapi mereka tidak memahami Al-Qur'an sebagaimana dipahami Nabi sallallahu alaihi para sahabatnya Mereka keluar dari Islam sebagaimana melesat yang namanya anak panah dari buruannya. Ya, mereka orang-orang yang apa? mengadakan kebitahan yang pertama kali. Apa itu? Ya, mereka memiliki pemikiran ya, dari pemikiran menyimpang mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. Maka jangan heran ketika panjenengan eh sebagian aparatur pemerintahan dikatakan oh ini kafir. Uh, apa namanya bala tentaranya nya tauhid misal tauhid dan seterusnya itu kebidahan mereka dari sisi apa? pemikiran. Ya, mereka punya pemikiran mengkafirkan setiap pelaku dosa besar. atau mengkafirkan setiap orang yang ya berhukum pada kepada hukum selain Allah, ya. Seperti di Indonesia dikatakan oleh mereka orang-orang teroris, orang-orang khawarij, ya, sebagai apa? negara kafir kata mereka. Ini contoh pemikiran ataupun bid'ah yang sifatnya apa? amaliah. Nabi tidak pernah beribadah dengan cara seperti ini ditambah-tambahi peringatan-peringatan ditambah-tambahi dan seterusnya. Dalam Islam yang namanya hari raya ya ataupun peringatan itu hanya tiga saja. Awasnya itu para jemaah peringatan atau pemundhairan setiap apa, Pak? Setiap pekan. Setiap pekan. Hari apa itu? Hari Jumat. Besok kan Pak ya. Besok hari raya, Pak. Jadi harus bergembira, ya. Kemudian Idul Fitri dan Idul Adha itu saja, tidak ada yang lainnya. Ya. Maka ketika di sana ada yang berusaha membuat perkara-perkara yang baru, itu justru membuat apa? Perpecahan. Ya, sebagaimana tadi orang Khawarij ya, yang mereka mau perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ya, dan seterusnya. Maka di sini, ya, orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok, ya. Mereka menjadi jamaah-jamaah. Maka dikatakan di sini, fa haula'i lam yadkhulu fil islami jami'ihi. Maka sungnya mereka tidaklah mereka masuk Islam secara apa? keseluruhan. Ada yang bisa menjawab para jemaah? Ada yang bisa menjawab? Serius sekali ini, Pak ya. Ada yang bisa jawab? Sisi mana? Om oh, mereka dikatakan tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kalau yang perhatian tahu jawabannya, pak. Kenapa mereka ahlul bid'ah? Kenapa mereka ahlul ahwa? Orang-orang kafir yang mencabelah agama mereka. Dikatakan tidak masuk Islam secara kafah. Jadi di mana, Pak? Atau perlu dikasih hadiah, Pak? Saya enggak bawa hadiah ini. Biasanya saya bawa majalah atau apa ini? Enggak ada. Apa kira-kira, Pak? Ada yang tahu? masih lama ya. <guluh> Apa kira-kira para jamaah Oh, kenapa <tuh>. kalau mereka orang-orang yang uh, mengadakan kelompok-kelompok sendiri kemudian mereka mengadakan perkara-perkara baru dalam Islam itu mereka dikatakan orang yang jelas mencabelah agama. Sumbernya seperti itu. Kemudian mereka dikatakan belum masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Apa kira-kira Kok bingung, Pak? Kenapa? Bagaimana jawabannya? Apa peringatannya? Begitu, Pak, ya. Jadi jawabannya kenapa mereka tidak masuk ke dalam Islam secara kaffah? Dikarenakan mereka tidaklah menerima Islam itu sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad. Assalamualaikum. Buktinya mengadakan perkara-perkara baru. Buktinya mereka apa? Membuat kelompok-kelompok sendiri. Ya. kalau mereka mengaku sebagai orang Islam yang masuk Islam secara kafah, ya sudah terima Islam yang sudah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam. Selesai. Ya. Tidak kemudian mengadakan amalan-amalan eh, baru atau membuat pemikiran-pemikiran baru ya. Yang tadi saya contohkan pemikiran baru satu. Padahal sekian banyak ratusan bahkan ribuan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ini contohnya. Fahum ataupun angkarahullahu alaihim. Kemudian Allah ingkari mereka. Allah ingkari orang-orang yang mereka Memecah belah agama mereka, orang-orang yang mereka membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam, ya. Allah katakan lasta minhum bisyai ya. Atau lasta minhum min syai' fi syai'in tidaklah kaum Muhammad termasuk kelompok mereka artinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Islam yang beliau bawa tidak mengajarkan seperti itu tidak mengajarkan memecah belah agama dengan mengadakan perkara-perkara baru dalam Islam yakni anna rasulullah sallallahu alaihi wasalam bari'un min hadza karena din wahidun ya kemudian dikatakan bahwasanya di sini Rasul sallallahu wasallam berlepas diri kalau seperti itu kalau ada orang yang beragama caranya seperti itu Rasul berlepas diri itu bukan agamanya Rasul bukan agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seperti itu kalau agama Islam satu ya sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ya Inna dinana indallahi al-Islam. Agama itu hanya satu di sisi Allah, agama Islam. Tentunya setelah uh, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan juga umat ini umat yang satu, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbakum fa'budun. Ya. Kalau katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 92 sesungguhnya umat ini ya umatmu wahai Muhammad umat kalian adalah umat yang satu tidak berpecah belah ya tidak berkelompok-kelompok seperti itu afil ayatil ukhra dalam ayat yang lainnya wa anna rabbukum fattakun kemudian wa hisbun wahid sebagaimana qala subhanahu wa ta'ala dan mereka adalah apa? kelompok yang satu saja. Ya. Allah katakan ulaika hisbullah ala inna hisbullahi muflihun. Dalam surat al adalah ayat yang ke-22. Ya. Allah katakan di sana bahwasanya kelompok itu hanya satu saja, yaitu kelompoknya Allah. Mereka adalah kelompoknya Allah. Ketahuilah sesungguhnya kelompoknya Allah, ya. Itu orang-orang yang beruntung. Baik. Eh, ayat ini para jamaah yang saya muliakan sebagai peringatan sekaligus sebagai penegasan bahwasanya perintah untuk masuk ke dalam Islam secara kaffah dan juga perintah untuk menjauhi yang namanya apa? Perpecahan dan sumber-sumber perpecahan. Ya. Ini maksudnya. Jadi diantara ciri yang namanya Islam yang sesungguhnya itu adalah bersatu. Bersatu di atas apa para jemaah? Di atas quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman nabi dan para sahabatnya. Jangan lupa tiga perkara ini. Di atas Qur'an, kemudian apa? Sunnah sesuai dengan pemahaman nabi dan para sahabatnya. Kalau hanya Qur'an sunah kemudian berhenti tidak cukup. Karena di sana ada yang mengatakan kami kembali kepada Quran, kepada sunnah, namun sesuai dengan pemahaman kelompok kami. Ya, namun sesuai dengan apa? Pemahaman tokoh utama kami, seperti itu. Kenapa tidak kalian jujur, ya? Islam itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu Kenapa tidak mencukupkan kita kembali kepada Quran dan sunnah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Selesai. Ya, kenapa harus kita Quran Sunah tapi sesuai dengan ya maaf saja Pak Yai kita gitu. Ya. Walaupun harus runtangan dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu ya, Pak ya. Kenapa tidak jujur? Ya. Bahkan ancaman dari Nabi sallallahu wasallam kepada orang-orang yang mereka apa? Tidak mengikuti nabi dalam beragama. Ya disebutkan dalam hadis Abu Hurai muttafaqun alai kullu ummati yadkhulunal jannah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap umatku pasti masuk surga panjenengan mau jadi pengikut Nabi yang masuk surga para jemaah harus Pak ya, ya. tapi jangan cuma uh, ucapan saja Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah setiap umatku pasti masuk surga ya mudah-mudahan termasuk ahl jannah Allahumma amin illa man aba kecuali siapa? Orang-orang yang enggan. Rasul mengatakan waman ata'ani dakhalal jannah waman asoni faqad aba. Barang siapa yang dia mentaatiku Maksudnya apa? Mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan. Kalau panjenengan pengen jadi orang yang menjadi umatnya Nabi, dijamin masuk ke dalam surga. Ya, tadi kita menjalankan agama Islam ini sesuai yang dibawa Nabi sallallahu wasallam. Nabi mengatakan a ikuti a. Hadisnya sahih. Ayatnya jelas Nabi perintah seperti ini ikuti. Kenapa? Kamu sedang ikut kepada nabi yang sudah punya jaminan apa? Surga. Tapi kalau maaf saja ikut kepada seseorang apa sudah punya jaminan? Ikut saya semisal, ya, enggak ada jaminan apalagi, enggak dikenal ikut tokoh tertentu juga enggak dikenal. Tapi kalau nabi sudah pasti zamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahkan secara khusus ya, wa ma'atakumur Setiap apa yang datang dari rasul ambil, ikuti. Wa Setiap apa yang dari yang beliau larang maka apa? Berhentilah. Seperti itu sikap kita seorang muslim. Kalau kita jujur dalam berislam Jujur dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ikuti Islam yang dibawa Nabi bukan oleh dibawa oleh orang-orang kalau orang itu hanya menjelaskan ini loh Islam yang oleh Nabi bukan Islam di oleh oleh saya bukan ya Nabi perintah seperti ini ayatnya ini Qur'annya seperti ini ya ayatnya ini Qur'annya seperti ini hadisnya seperti ini sudah tidak menambah-nambahi Nabi mencontohkan seperti ini ya harus dahulukan kemudian ayat ini ini juga mengandung Bahwasannya tercelanya perkara-perkara apa? kebidaahan tadi yang bisa merusak keutuhan apa? umat manusia ataupun umat Islam ya, yang akhirnya mereka berpecah belah dan masing-masing golongan itu mereka merasa bangga dengan apa? golongannya. Apa seperti itu para jamaah ya Iya, kenyataannya seperti itu, ya. Artinya setiap golongan yang ada, setiap kelompok yang ada, mereka itu merasa bangga dengan apa? Kelompoknya masing-masing. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat ke-32. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap hisab setiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mereka bangga mereka lebih mengunggulkan kelompoknya. Kalau orang muslim yang sesungguhnya mengikuti Nabi, mereka yakin ya, hanya mengikuti Nabi sallallahu wasallam yang sudah mendapatkan jaminan. Bangganya dengan siapa? Bangganya dengan Nabi. Bukan dengan tokoh tertentu. Ini tokoh kami. Kelompok kami tokohnya ini, ya. Kalau kita, ya, ini Islam yang Nabi sallallahu alaihi telah mengajarkannya telah mencontohkan kepada umatnya ya. Harusnya seperti itu, bukan lebih mendahulukan kepada apa? ucapan tokoh-tokoh kepada ucapan pemimpinnya ya. Namun mereka lupa yang harus diikuti hanyalah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka ayat ini jelas para jemaah ya. Disebutkan dalam bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, dan meninggalkan seluruh uh, yang selain dari apa? Islam tadi. Taib. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sudah pada ngantuk para jemaah? Ya, kalau sudah ada ngantuk gantian, Pak ya. Iya. <laughs> sangat baik. Barangkali ada yang ditanyakan tinggal waktu 10 menit. Ya. 10 menit ada, Mas? 10 menit ya, biar jamaahnya yang eh, apa namanya? gantian. Silakan, Pak. Indonesia, Kaligonan termasuk Indonesia, Pak ya? Purbalingga, Pak. Baik. Jadi <laughs> Uh, perkara asobiyah asobiyah itu uh, taasub ta'assub yaitu membanggakan sebuah kelompok tertentu ya yeah. kepada sebuah apa golongan tertentu maka ini apa tercela ya yeah. namun yang disyariatkan itu bukan taasub ya yeah. karena taasub tadi akan apa akan memalingkan seorang dari ittiba jadi ada dua istilah di sini Pak ada ittiba ada taasub ya. Kalau ta'assub tercela. Ya. karena ta'assub itu tidak mungkin ta'assub kepada Nabi, tapi ta'assub pada golongan tertentu, entah itu pemikiran, entah itu sebuah jamaah entah sebuah kelompok, ya. Masih tercela. Atau ta'assub pada sebuah daerah. Kalau Kali Gondang, kami siap untuk membela Islam Kali Gondang gitu ya. Kalau di Kali Gondang siap kita lawan gitu ya. Itu namanya tahsub tertula ya. Islam itu di mana saja entah kita dikali Kali Gondang, entah di Purbalingga Kota, entah di Bukateja, entah di seluruh dunia ya. Itu saudara kita kaum muslimin ya. Innamal mu'minuna ikhwah, almuslimu akhul muslim enggak ada pembatasnya. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi marah ya. Ketika antara ee eh, muhajirin dan ansor mereka saling apa ta'asub. Ketika terjadi pertikaian. Berarti sahabat pernah bertikai? Ya, pernah. Namun dibimbing oleh Nabi mereka rujuk. Pertikaian antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Yang satu mengatakan ya al-muhajirin Wahai qawmu muhajirin tolong kami. Ya, artinya apa? Ta'asub pada Muhajirinnya orang-orang yang mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah ta'sub. Ta Artinya mereka memanggil golongannya tadi. Satunya lagi mengatakan ya la al sekalian apa? kaum ansor Artinya kita perang saja sama hadirin ini Bayangkan Pak, akhirnya Rasul kemudian datang menemui mereka kemudian apa? mendamaikan mereka. Rasul mengatakan abu da'wa jahiliyah wa anna baina adhhurikum ya, utruquha ataupun id'uha. Ya, Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian ya, menyeru dengan seruan jahiliyah?" Seruan apa itu? Ta'assub. Satunya ta'assub golongan ini, satunya golongan ini, satunya daerah ini, daerah ini. Saling ta'assub pada golongan tadi. Maka Rasulullah marah. Jadi yang marah bukan uh, orang lain, tapi nabi ya, yang di tengah-tengah mereka. Beliau mengatakan, "Itu adalah seruan seruan orang jahiliyah." yang mereka senang menyuruh dengan ta'asub pada golongan tertentu da'uha maka Rasul mengatakan tinggalkan itu ya disebutkan karena itu perkara yang jelek ya menjijikkan perkara ta'asub tadi ya berbeda yang namanya ittiba ittiba itu adalah mengikuti setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi ya bukan ta'asub kepada golongan begitu Pak jadi sudah tergambar Pak ya. Ya, apa itu takasub. Maka tidak boleh seorang muslimin takasub. Saya ya pokoknya benderanya ini ya. Kalau enggak ini ya bukan teman kita. Loh, kita ini kaum muslimin ya. Kenapa apa? Saling berpecah belah. Ya, kalau seperti itu berarti Islamnya bagaimana? Ya, Islam itu kan yang dibawa Nabi sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi sebagai sumber perpecahan. Ya, ketika sudah terjadi apa? kelompok-kelompok. Maka Allah mengatakan di sini, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap kelompok itu membanggakan apa yang ada pada kelompoknya. Kenyataan apa atau kenyataan para jemaah? Ini nyata atau tidak nyata? Ada, Pak ya. Ada, Pak. <laughs> ya, karena Allah sudah mengatakan pasti ada gitu ya. Yang enggak mungkin enggak ada, pasti ada. Karena sudah terjadi. Dan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang masuk Islam ya sudah, saya Islamnya sesudangan nabi yang dibawa Nabi sallallahu alaihi Tapi harus praktek, Pak. Ya, jangan cuma saya ikut nabi, hanya pakaiannya saja yang juga enggak pas. Gitu, Pak. Amalannya dibuktikan. Oh, nabi itu punya sifat-sifat yang baik seperti ini. Nabi itu orangnya dermawan semisal Nabi itu orang yang senantiasa menjaga salat selagi waktunya. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia saja sudah pingsan dua kali minta beliau mandi. Barangkali ada perubahan di fisiknya, dipapah lagi ke masjid, jatuh lagi, pingsan lagi. Ya sampai meninggalnya beliau. Contoh, katanya ikut Nabi salatnya tidak pernah jamaah. Misal Pak ya. Kan dipertanyakan, ikut Nabi tapi ternyata apa? Ahlaknya jelek. Juga bukan mengikuti Nabi ikut ke nabi itu secara keseluruhan ya. Karena kita tidak bisa tidak boleh memilah-milah ya. Oh ini ikut nabi, ini jangan ikut Nabi lah Ikut hawa nafsu saja. Ya. Namanya bukan mengikut nabi 100%, tapi masih ya 40% lah. 60 itu ya kadang ikut hawa nafsu, kadang ikut ya syahwatnya ya. Kayak gitu. Jadi ya sebagai semua itu bukan bukan sindiran ataupun bukan sebagai apa namanya? Yang intinya sebagai uh, koreksi kita bersama. Artinya kita itu sebagai orang Islam yang menginginkan dikumpulkan bersama Nabi ya. Yang harapannya apa? Bisa uh, menjadi pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Kurang saya mohon maaf. Subhanakallahu rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum